Dan kita akan membuka Alkitab kita untuk perenungan kita minggu ini dari 2 Korintus pasal yang keempat 2 Korintus pasal 4 6, ayat 16 Lalu kita lanjut pasal yang kelima 1 sampai 10 Jadi dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 terus sampai pasal 5 ayat 10 Kita akan membaca bagian ini bergantian ya, Dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 jika saudara sudah menemukan, kita akan membacanya secara bergantian dari 2 Korintus pasal 4, 16 sampai 5 ayat 10. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebaiknya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan Melainkan yang tidak kelihatan Karena yang kelihatan adalah sementara Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal Sebab kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab selama masih diam di dalam gemah, ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Karena itu hati kami senantiasa tabah Meskipun kami sadar Bahawa selama kami mendiami tubuh ini Kami masih jauh dari Tuhan Suami, hidup, manis, dan hidup, dan percaya, dan percaya. Tetapi hati kami tabah Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini Untuk menetap kepada Tuhan Selalu juga Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan ah Dilakukannya di dalam hidupnya ini Baik ataupun jahat Sesuai konfrontasi hidup digambarkan Paulus dengan lugas Ini memberikan satu hal yang sangat luar biasa Dalam perenungan pemahaman kekristenan kita Sebetulnya ini menjadi letak kekuatan prinsip iman percaya Bagaimana memahami, bagaimana mem mengerti konfrontasi serius yeah. Bagaimana gairah antara tubuh dan roh itu Antara keinginan Dia kalau bicara roh tidak sedang memisahkan Tetapi dia bicara hal yang rohani Ketika bicara tubuh, bicara keseharian Dengan segala apa yang bisa dinikmati Dua keinginan yang menimbulkan sesuatu pergulatan yang sangat serius tetapi tidak perlu dimusuhi Tapi bagaimana di untuk menempatkan Mana lebih penting daripada yang lainnya Paulus tidak sedang mengajar kita Marilah meninggalkan dunia ini Lalu rame-rame bunuh diri Untuk masuk ke surga sana Tidak Paulus tidak sedang mengajar kita lari dari kenyataan pertandingan Tidak Tetapi Paulus lagi mau mengajar kita Terikat kepada yang tidak terlihat Dan tidak terjebak pada yang terlihat Ini yang luar biasa Nah oleh karena itu Ketika dia mengatakan kami tidak tawar hati Meskipun manusia lahirnya semakin merosot Namun manusia batinnya kami dibarui dari hari ke sehari Sangat realistis, saudara Betul bahwa manusia batinnya kita akan merosot Mana bisa? Tambah hari anda tambah sehat dan tambah kuat Yang ada tambah hari tentu kita tambah tua Dan sudah pasti terjadi kurang sehat Dan sudah pasti terjadi satu waktu kita akan sakit-sakitan Dan tidak berdaya untuk menghindari Panggilan kematian. Nah jadi suruh saudara, ini menjadi sesuatu fakta yang tidak bisa dibantah. Bagaimana pergumulan serius itu ada dalam hidup tiap kita. Karena itu pemerosotan hidup bukanlah malapetaka. Tetapi dia mengatakan bagaimana kemudian manusia batinnya kami diperbaharui setiap hari, sehingga ketika manusia jasmani ini merosot, manusia batinnya itu meroket. Maka kekuatan pengharapan akan nilai kegagalan makin kuat. Seing makin tua dia makin bahagia karena rasa makin dekat dengan surga. Terbalik dengan kita makin tua makin kita rasa menakutkan karena dekat dengan kematian. Kita menatap itu hanya berhenti daripada hidup dan kita berhenti di situ. Itu sebab kita berkelahi melawan ketuaan. Ya, kita tidak rela menerima keriput kita. Lalu kita pergi ke salon untuk istrikan. Dan begitu. Ya, kita tidak bisa menerima apa yang lebih pada tubuh kita. Sedot sana, sedot sini, suntik sana, suntik sini, itu yang kita lakukan. Dan kita berpikir kalau kemudian penampilan kita itu wah, wahlah hidup kita, salah betul. Jadi maksud bapak kita nggak boleh dong ke salon gitu, nggak boleh mereka. Bukan, tapi bukan itu hidup. Meletakkan ini dalam tataran nilai, saya kira penting untuk kehati-hatian sosok yang kekasih. Sehingga bagaimana kita menyikapi dengan hidup bertanggung jawab, tahu sebetulnya mana yang menjadi penting dan yang paling penting. Kalau kita tidak mampu menempatkan itu Kita akan sulit dalam kehidupan ini Jadi karena itulah Paulus mengatakan Manusia fisik ini Manusia lahirnya ini Akan merasak Yes Manusia batinia Makin diperbaharui, Maka semakin mendekat kepada Tuhan Memberikan kekuatan ekstra menghadapi ketuaan Maka tua bukan malapetaka Tapi itu kok suka cita Karena makin dekat Dengan Tuhan Sang Penciptan Kah harusnya kerinduan itu semakin dekat untuk terobati, menyatu dan bersatu dengan Dia dalam kegagalan. Oleh karena itu, coba kita pikir diri kita masing-masing. Selalu persoalan lahiriah mengalahkan kita dan merontokkan pengharapan kita akan Tuhan. Persoalan-persoalan lahiriah seringkali membungkam jeritan kita yang suci kepada Allah. Nah, itu sebab kemudian khotbah pun akhirnya adalah khotbah yang memenuhi gairah lahiriah. Oh kamu ikut Tuhan akan beres, akan mulus, akan semuanya oke, lempar Itu yang memang kita suka Tapi sebetulnya terjadi manipulasi yang mengerikan Bagaimana mungkin engkau bisa betah di dunia ini Dan tidak punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan Bagaimana mungkin engkau berkutat dan menginginkan Sehingga keinginanmu paling besar adalah perkara-perkara lahiriah Apakah tidak lagi panggilan sorgawi itu menggugatmu? Itu sebab tidak mungkin orang Kristen Ketika dia Kristen, tidak gelisah dalam hidupnya Kegelisahan bukan soal makan atau tidak makan Tapi antara sebuah pilihan dan kehidupan yang harus dimainkan Apakah saya ikut dunia atau ikut Tuhan? Wah kita digoncang terus Lalu kita jalan Kayaknya kok gak cocok sama Tuhan mau ya? Wah digoncang terus Tiap hari kita dihadapkan pada benturan Kita tidak bisa menghindar Dan memang tidak perlu dihindari. Justru itulah menjadi pergumulan perkelahian kita Ya yang harus kita menangkan. Dan inilah hidup. Keimanan itu adalah kompetisi yang berjalan tiap hari. Sampai kapan, sampai kita mati. Saya tidak pernah mengerti gendah final. Tiap hari saya mesti berkumpul. Tiap memilih saya mesti belajar untuk bertanya, ini Tuhan mau apa tidak? ya yeah. Selalu mempunyai hal-hal yang tidak gampang. Pada waktu... Kita pengen sekali di salimpa itu kita bisa beli begitu ya Saya sudah ngomong sama orangnya dan saya berharap Ya Kalau tidak keberatan dilepas Oke pak nanti kita pikirkan ini untuk kedua kali saya bicara Ya Lalu sudah saya berdoa dan saya berharap Tuhan Ya Argumennya rasanya sudah terlalu amat sangat kuat Memang kita perlu tempat itu Bukan saja buat ruang kebaktian Tetapi perlu buat ruang kelas Untuk lebih mengembangkan pelayanan yang kita keteriakan Baik itu ABC maupun tiap Sabtu untuk gerakan pengabdian pemuda bangsa. Ruangan udah enggak cukup. Jadi kalau seperti kemarin ada latihan apa namanya? drama musikal lalu apa? GPPB musik jalan. Wah, kita sudah kesulitan ruangan. Jadi argumennya bagus kan? Ya, saya akan menata ruang di atas lalu kita butuh studio yang betul-betul untuk studio bisa buat syuting. Kita memang produksi. Bukan buat diri. Ya, ketika ruko satu dibeli pun ya Saya minta segera diurus beres-beres cepet-cepet Dan sekarang sudah atas nama gereja Saya tidak suka kalau itu nama saya pribadi Sehingga waktu itu walaupun beberapa orang Sudah pak Nama beberapa orang Buat saya pun tidak nyaman Artinya secara surat menyurat kita sudah bertanggung jawab Atas nama gereja, semua kebutuhan gereja Tapi saya berdoa, Tuhan tolonglah ya Berikan dan engkau menggerakkan hati gitu Tapi Nalar saya berjalan, iman saya juga bergerak Lalu saya lucu sendiri, lalu koma Tapi Tuhan sih semua kembali pada Tuhan sih Tuhan mau kasih atau enggak, menurut saya sih cocok Entahlah menurut Tuhan, jadi dua saya lucu ya Saya gak bisa beriman tuh Pasti dapat, pasti dapat Is me. Gairahku bukan gairah Tuhan Keinginanku bukan keinginan Tuhan Apa yang aku mau belum tentu dia mau Apa yang dia mau aku tidak tahu Makanya aku tahu cuma berharap kepada dia Dia kasih syukur tidak tidak mengapa Lalu apa yang akan Tuhan lakukan, gak tahu yang aku tahu, aku harus hidup sesuai kepentingan Yang aku tahu, aku harus menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Susrah, menggumuli pergumulan manusia lahiriah dan batiniah kita itu gak gampang Jadi kes gedung itu saja, saya gak ngerti ini Tuhan kasih apa enggak Gak tahu saya ya. Sehingga kadang-kadang ada keinginan coba untuk dengan cara berbagai cara Supaya itu bisa dapat misalnya Tetapi itu Tuhan mau apa enggak, saya juga gak tahu sehingga tidak mudah sesuatu. Tapi itulah hidup kita. Banyak persoalan yang kita enggak suka. Banyak hal yang kita mau hari ini selesai. Tapi enggak selesai-selesai. Menurut kita ini rawan, bahaya, perang buat kita. Tapi tidak tahukah kita itu cinta kasih Tuhan dalam hidup kita yang lagi membentuk kita. Sampai hari ini saya tidak pernah lepas, tidak pernah sembuh dari penyakit saya. Bagaimana dengan jantung mobil? Tetapi sampai hari ini saya makin mengerti keindah Tuhan Saya bersyukur dengan semua yang ada Dulu saya pikir tidak bisa lewati Hari ini saya melalui terbengong-bengong Banyak hal yang saya pikir tidak bisa jadi bisa Nah menikmati pergumulan inilah yang penting dan inilah hidup kita sesuai Karena itu jangan engkau pernah tawar hati karena berbagai persoalan yang datang dalam hidupmu ya, Entah persoalan pekerjaan, ekonomi, keluarga, apapun itu itu adalah warna-warni dinamika dalam keberimanan kita Supaya anda kata orang itu tidak berubah Akulah yang berubah Ketika aku membencinya Aku bisa belajar mengasihi Kenapa harus ku minta dia berubah Aku lupa meminta diriku berubah Minimal aku bisa berubah kan Dari harus menghabisinya Menjadi menolongnya Perkelahiran daripada hidupku Karena aku punya harapan yang kekal itu Ayo kita bawa ke sana hidup kita Akan ke sana Maka kualitas hidup kita akan berubah so -so. Ya. Perubahan hidup kita itu tidak akan terbatas Ini menjadi pergumulan serius yang harus kita menangkan dalam kehidupan kita Jadi bagaimana kemudian kita belajar Seperti yang dikatakan Paulus Kami tidak memperhatikan yang kelihatan Melainkan yang tidak kelihatan Yang kelihatan Tuhan yang sementara tapi yang tidak kelihatan itulah yang kekal Dia bicara surga Yang memang tidak kelihatan mata Tapi maafkan saya Yang kelihatan jauh lebih mengkoda dari yang tidak kelihatan Bayangan ketemu cewek cantik Itu masih bisa kita atasi Tapi kalau benar-benar ceweknya cantik kita ketemu Sudah menjadi sulit kita atasi Bayangan cewek telanjang Bisa kita tengking dalam nama Yesus Tapi kalau benaran Kita akan berkata terima kasih Yesus Jadi beda doanya kita nggak akan tengking, kita tabrak sudah. Karena depan mata, bayangan bisa kita lawan, tapi fakta bagaimana? Sayangnya, surga membayangkan pun susah, toh belum pernah ke sana, apalagi fakta. Wah mimpi apa? Tapi itulah harapan kita. Betapa tidak mudahnya bukan? Karena itu omong kosong kalau orang bilang beriman itu gampang. Pasti itu orang tidak mengerti apa iman. Beriman adalah perkelahian. Melepas kenikmatan. Memasuki kesulitan. Gila. Siapa yang mau sih? Orang yang ada lepas sulit mau ambil nikmat. Tapi itulah ketuhan. Maka Yesus selalu bilang. Kalau mau ikut aku. Sangkal dirimu. Bikur salimu. Baru ikut aku. Kalau tidak mau. Tidak layak bagiku. Itu clear banget kalimat. Dari kantor istri. Dijamin dibayar. Bayar. Tetap aja tentu bukan kantor yang bayar ya Yang kerja dia bukan saya Saya statusnya sudah Mahasiswa Trilogi Cuma surat ini aja bekal Tapi duitnya kagak jelas ya, Saya tanya berapa Pak mesti taruh 75 juta Udah cukup semuanya itu? Enggak lah plus plus Bapak siapin lagi 15-90 juta Waktu itu kita pakai mobil kalau dijual 20-25 juta paling top Ya, butuhnya 75 sampai 90. Hitung-hitung hitung-hitung jual rumah habislah semua <guruh> karena rumah sisa satu. Ya, sudah. Tapi heran ya, pengalaman itu membuat saya jadi lebih tenang. Ya, jadi Bigman yang sama menghadapi dua peristiwa yang sama, ya. Sama-sama ngurusin -sama sakit, ngurusin mama sama ngurusin diri saya sendiri. Waktu mama saya saya sampai stres, waktu saya saya lebih tenang. Saya enggak tahu. Apakah saya naik kelas atau lulus Enggak tapi saya tahu anugerah Tuhan baik Sehingga apa yang terjadi pertama Membuat saya belajar ya, Dan saya bergantung pada Tuhan Tapi akhirnya saya operasi di Singapura Tidak jadi di harapan kita Tadi itu Tidak ada uang Tapi teman-teman yang suruh lihat cerita selesai makanya itu sebab saya bilang ya Kalau orang tanya saya Kita sakit Jual harta apa enggak jual harta ya Saya enggak bisa jawab ya Mama saya sakit kami jual rumah jual mobil Deposito habis Saya sakit enggak pakai biaya Enggak di Indonesia malah di Singapura pulangnya kawan-kawan dukung Uang lebih bisa beli mobil lagi Mama aku sakit aku jual mobil Aku sakit aku beli mobil bingung ya Lalu apa yang mau kugat dari Tuhan Saya cuma bisa berada Tuhan Terima kasih kau buat aku belajar Tidak ada matematik dalam hidup ini Yang bisa menangkap cara yang kau bekerja Jalan terus sampai kemari Hidup kami seperti selalu saya bilang seperti dong Maka menaruh harap kepada Tuhan Berjalan jalan Tuhan Dibentuk digodoh oleh Tuhan Saya bersyukur kenyang Dengan pembiaran Tuhan Dan puas dengan apa yang dilakukan kalau cerita sakitnya orang sakit saya sudah kalau cerita tidak punya uang habis-habisan saya sudah apa yang mau kau ceritakan? Kau mau bercerita pelayanan melayani orang pinggir jalan puluhan tahun lampau saya sudah apa yang mau kau ceritakan? masuk ke kampung-kampung ke desa-desa hujan basah kuyup dua jam jalan buasasasas semua denggak tahu lagi. Sampai kemudian kuat nungguin lagi orang dikumpulin, sampai kering itu guys. Dah. Pelayanan di penjara, jangan tanya. Tetapi akhirnya saya jalan hari ini tanpa sadar. Tidak ada pengalaman yang cukup ini Tuhan. Saya mesti belajar terus. Belajar terus belajar terus itu sebab saya selalu punya prinsip, jangan pernah hitung apa yang kau lakukan tapi belajarlah menghitung apa yang belum kau kerjakan ini menjadi pergumulan tidak sederhana dalam kehidupan kita bagaimana kita berkelahi di kehidupan ini karena itu kita mesti tabah Tuhan akan tolong kita Tuhan akan bantu kita, tapi jangan juga buat statement misalnya ya, saudara sakit jangan takut nanti Tuhan pegang sembuh dalam nama Yesus, gak punya uang beres no kau tanya, aku pun jawab. Sakit, bisa sembuh kau kalau Tuhan mau. Bisa terus sakitmu, kenapa rupanya? Gak punya uang, bisa dapat kau kalau Tuhan mau. Tapi bisa kau nggak dapat uang, sampai bengkok kau, kenapa rupanya? Yang kau perlukan cuma satu. Di ketiadaan uang, jangan kau mencuri. Sakitmu yang parah, jangan kau memaki. Karena Tuhan tidak pernah Tapi saya nggak kuat pak. No. Nope. Kau terlalu cengeng, bukan tidak kuat Terlalu cengeng mula membuat kamu tidak kuat Tuhan tidak pernah menolong terlambat Tapi jangan desain cara Tuhan menolongmu terlalu hebat Ini yang mesti kita kumuli Ini yang mesti kita perhatikan Ini yang mesti kita jalani tiap hari dalam kehidupan kita Sehingga kita tidak menjadi salah tetapi bagaimana kemudian kita tabah Dan dikatakannya aku lebih suka beralih dari tubuh ini Untuk menetap pada Tuhan Karena itulah kami berusaha Baik kami diam Di dalam tubuh ini Maupun di luarnya supaya kami berkenan Kepadanya Lahir batinku, Hidupku berkenan pada Tuhanku ah, Itu bisnisnya harus Menarik ya Supaya nanti Kalau aku harus menghadap dia Lalu dia bertanya apa yang kulakukan, untuk apa yang harus terima? aku bisa mau mau kota sorga kerja keraslah saudaraku mau gaji yang banyak, uang yang banyak jangan malas kalau malas ma jangan mimpi betul gak? kalau mau uang banyak kerja keras mau pintar belajar sampai jungkir balik jangan stop kalau kita main bola, kalau kita mau olahraga mau jago, latihan Jangan berhenti Belajarin teori praktiknya sama baik Mau jadi pendeta yang bagus Gampang belajar Jangan malas. Saya tidak pernah menulis Dan saya bukan penulis Tapi saya paksa diri saya Dan saya baca tulisan-tulisan lain Saya jadi rajin baca tempo Baca kompas Perhatikan gramatikal mereka menulis Lalu teman-teman yang lebih senior Saya perhatiin mereka menulis Good hari ini saya kalau menulis mata hati itu cuma cukup 2 jam untuk duduk diamnya itu pak. mekan komputer itu yang saya agak benci karena saya bukan orang administrasi. hati jadi saya mesti kelahi lagi dengan diri saya Ayy. saya bikin powerpoint ya. itu bejemjem bukan materinya menceknya salah lagi, salah lagi, itu yang sulah mungkin kau mencetnya 5 menit, aku bisa 5 jam Bagi demi kalian Supaya kalian belajar banyak Saya bikin Supaya Tuhan itu senang Dia tahu aku nanti Jadi sudah wajarlah Kalau dia kasih aku di lomba bagus Kau mau bagus? Bagus, kerja yang keras Kau cemaat, bikin yang bagianmu Kan begitu toh? Kita berlomba-lomba Ayo kita berkompetisi Berlomba baik Melayani Tuhan Di tempat gereja yang enggak baik ini jadi jangan kalian mimpi gereja kita ini baik, ya Gak baik gereja kita ini Tapi kita harus jadi orang baik Baik-baik ngelain itu ada yang baik Di gereja yang gak baik Sudah baik kau nanti banyak yang gak baik Belum tentu aku bisa tahu apa yang kau kerjakan Belum tentu keluarga yang apa yang kau kerjakan Jangan marah kau Itu kesempatanmu Untuk bergurah hati bilang Oke Loh Pak Bikman, you salah sepuluh tapi gak apa-apa Saya kerjakan sendiri Saya tanggung jawab Pak Kenapa? Mahkota lebih bagus dari mahkota. Tapi maaf ya. Aku pun enggak rela kalau sampai kamu lebih bagus, makanya aku kerja keras. Mau kan kamu lebih bagus lagi? Lebih keras lagi. Ayo lomba-lomba kerja keras. Oh, jadi maksud Bapak kalau kita kerja kerja keras dapat mahkota. Bukan! Keselamatan adalah anugerah. Tapi mengerjakan keselamatan, Tuhan beri kamu upah ekstra. Padahal enggak dikasih upah ekstra. Dapat keselamatan, Udah puji Tuhan, Haleluya itu. Eh, dia kasih lagi ekstra. Tuhan baik apa? Luar biasa banget ya. Nah, dalam pemahaman cium itu mesti begitu. Stop. Bukan kita kerja supaya masuk surga, bukan baik-baik supaya masuk surga. Omong kosong. Tapi dia sudah selamatkan kita, menuju ke surga. Dan omong kosong juga kalau kita tidak kerja, baik-baik. Tapi yang hebat lagi diberinya kita ekstra hadiah. Saya mau itu Apa ekstra terbaik itu Maka aku belajar dari para rasul itu Aku lihat mereka hidup Mereka gak berhitung Kenapa aku berhitung Mereka memberikan hidupnya Kenapa aku tidak berani Aku kelahir dengan diriku Itu sebab saya sering kali Kecewa juga dengan diri saya Karena tidak seperti para rasul itu Saya marah lagi dengan diri saya Karena saya kurang baik berbanding mereka saya keras kepada diri saya Karena mereka lebih banyak mengerjakan dari yang saya kerja Saya akan berpacu dengan waktu ini Perkelahianku adalah aku Dengan diriku Begitulah perkelahianku Engkau dengan dirimu. Kita berlomba Untuk mendapatkan hadiah ekstra Setelah keselamatan yang diberikan Sehingga kita akan ditimbang Dikatakan baik dan jahat kita ya Artinya terhadap yang ekstradar tapi kalau kita orang jahat Yang memang di luar Pilihan Tuhan ini Akan tampak dari buah jahat Karena itu kita berkelahi Dengan kualitas hidup kita Ya, Buat dunia tidak punya ruang Untuk menghantam kita Hidup yang benar Hidup yang sungguh Jadi susur aku yang kekasih Marilah kegairahan kita Terhadap sorga kita wujudkan dalam kesarian hidup kita jangan berhenti Tuhan kasih apa padamu kembangkan itu talenta apa asa itu ya. bagi saya mudah berkotbah tentang kasih tapi bagaimana mengasihi itu justru yang susah saudara kasih adalah bla bla bla bla gampang tapi bagaimana saya mengasihi orang di sekitar saya nggak gampang itu ya. Jangan takut apapun terjadi, Tuhan menyertai Gampang gitu Tapi begitu terjadi, saya kuat apa enggak Tidak takut mati, itu saya Kalau lagi sehat ya Tapi begitu deket-deket mau mati, ngeri juga Saya udah ngalami, saya mesti jujur pada diri saya Aduh mak, ini gue bisa mati nih. Paling kalau tiba-tiba pas malam itu Glebuk pak, itu napas kagak balik begitu. Waduh tegang juga saya Baru aku doa lagi Tuhan, kau pikir aku gagal Berani mati, begitu dekat mati ini iseng-iseng nyapa-nyapa, ngeri juga ya Baru saya doa lagi, aduh Tuhan, Tuhan, rapuh kali aku ya Tapi kalau kau begini, Pak Bikman takut matiku, jawab, tidak Matiku injak-injak itu, -injak, Karena belum datang dia Begitu dia datang, Bigman. jangan datang kau, tolong pulang kau bilang kau gak takut mati Nah itu kan kata lah itu Jangan terlalu ditanggapi serius Mungkin begitu ya Maka saya tahu Saya ngerti Berapa yang baik kita inginkan Tapi sering kalian yang salah inginkan, Itu kita lakukan Batin itu berkumpul. Pengen setia ikut Tuhan Ih tawaran dunia ini nikmat banget ya Belok juga kita jadi Tawaran dunia ini nyaman Sesuara Salah juga kita jadinya lu sesel lagi, balik lagi Jauh, Jalan lagi, eh jatuh lagi <laughs> Gak gampang kan? Ayo ikut Tuhan dengan serius Karena itu demi Tuhan yang hidup Jangan pernah puas dengan apa yang kita kerjakan Tapi selalu bertanyalah apa yang belum kita lakukan Kalau hidup kita teraniaya Bersyukurlah itu anugerah. Paling tidak kita punya waktu membuktikan kita memang kepunyaan Tuhan. Masuki pertempuran itu, gairahkan panggilan surga itu. Tapi ingat ya, kesehatanmu merosot, lahirian. Yang... mau kerja pun begitu, pensiun kau. uang masuk kan berkurang terus ya. Tapi makin dekat ke surga itu. Yang paling berat sudah tua kau, sakit-sakitan kau, mulai habis uangmu, nggak dekat-dekat kau sama surga. Terjun saja lah kau sekalian lurus-lurus, lurus. supaya cepat kau disambut iblis itu kan? Nah, karena itu ayo dong, kan gitu ya? Kita tetapkan. Jadi pertetapkan diri kalian. Beranilah bertanding, berani bertarung. Ingat ya kita berlomba-lomba di titiknya. Kalau aku baik, kalian harus lebih baik. Tapi ingat, kalian baik, aku akan lebih baik lagi. Nah, kita berlomba. Okay? Saya setia, kalian harus lebih setia. Kalian setia, saya akan lebih setia lagi. Ayo kita berlomba-lomba melakukan yang semestinya. Tapi janganlah, jangan terjatuh jangan pun untuk dada ya. Tuh pagi ini jadi pendeta kalau bukan aku, enggak jadi tu. Jangan kurang ajar. Karena aku pun enggak akan pernah keluar dari mulutku. Kalau bukan aku, enggak diterjemahkan. Aku sadar betul, sekalipun aku mengajarin banyak orang. Tuhan yang mengajar hati orang Orang itu cinta suka belajar apa enggak Tuhan yang memponcang itu dalam batin Tapi aku mau jadi alat Seperti yang dia mau Dimana posisiku Itu kulakukan Biarlah Tuhan dipermuliakan Meneguhkan, menguatkan kita di kehidupan Sehingga hari-hari kita menjadi hari-hari yang penuh gairah Kita tanggung Dalam pertarungan zaman ini Ingat Meskipun manusia lahiria kami merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui setiap hari. Selamat menjadi tua, selamat makin susah, selamat menghadapi kesulitan. Tapi ketahuilah itu kenikmatan. Ketika semua merosot, kau tetap tegar ketika semua hilang, kau tetap semangat, karena Tuhan hidup dalam hidupmu, dan orang bisa berkata memang, dia itu anak Tuhan yang sungguh, amin kita kita ambil waktu teduh sejenak renungkan dalam batinmu kebenaran itu kita tidak diiming-iming tapi kita berhadapan dengan fakta Ikut Tuhan tidak berarti semua menjadi mudah dan mulus Bahkan tak terbantah Pemerosotan pada manusia lahirnya kita Tetapi Juga tak terbantah Keterikatan kekuatan kita di dalam dia Harap kita Yang semakin teguh dan luar biasa Bawa di dalam surga Terima kasih Kau berikan warna-warni pergumulan hidup Pada hamba-hambamu Kepada rasul-rasul itu Mereka jalani dalam kenyamanan, kenikmatan yang luar biasa Yang seringkali sulit kami pahami dengan akal pikir kami Kami terjebak pada kenyataan yang tampak oleh mata Terasa oleh hidup ini kami sering kali kabur bahkan terlepas Dari ikatan solgawi Kami hanyut di dunia ini Tuhan Tolong kami Bimbing kami